Assalamualaikum. Yuk, jadi bagian dari kebaikan Dengan mendukung Nusa Official Store Jangan lupa di follow ya teman Nusa <stit> <Huh? stit> <stit> <stit> Lihat deh, semutnya pada salaman hah? Lihat-lihat hmm. Tuh, Abdul Mereka bukan lagi salaman oh. Mereka lagi tukar informasi Lewat semut atau antenanya Wah, keren juga ya Semut itu hewan yang luar biasa, Dul Hidupnya berkoloni hmm, yeah. Hebatnya lagi Mereka bisa mengangkat beban Yang besarnya lima puluh kali dari besar tubuhnya. Lihat deh, Rara dapat apa nih? Hah? Anak, Anak burung? Mm. Astagfirullah. Lucu <tik> ya? Dapat dari mana, Ra? Itu. Rara mau jarak burung aja deh. Dibeliharak. Mm -mm. Jangan, Ra. Mm. Cepet balikin ke sarangnya. Kasian mm. tahu. Mama nggak boleh biarkan burung. Hmm. Anak burungnya udah rara balikin Hmm, bagus-bagus Nah, gitu dong, Ra Kan ada hadisnya Rasulullah melarang mengurung burung Hingga binatang itu mati hmm. Terus, yang boleh dipelihara apa dong? Abdul juga pengen punya hewan peliharaan Peliharaan semut aja Hah? tuh tinggal ambil banyak kan hmm, di pohon Masa semut sih? Ada-ada <laughs> aja, Ra, Ra Uma, iya sayang Tadi di taman ada anak burung Wah Lucu banget Padahal Rara mau pelihara Tapi gak boleh sama kanusa Rara mau pelihara anak burung Hmm Pasti induknya sedih Kalau kehilangan anaknya Kasian kan Rak Rasul melarang kita Untuk tidak menyakiti hewan Hmm gitu ya. tuh kan dibilangin nggak percaya sih. kata Pak Ustad ada juga hadis yang mengisahkan tentang seorang wanita yang disiksa dan masuk neraka karena ia mengurung kucingnya hingga mati. ya kan oma? iya. nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Astagfirullah. Anta. Eh? eh mau kemana Rara? Sebentar, sebentar ya Anpa... Eeh, uh, Ini nih! Pakament Anpa! Yang banyak ya! Lebih sehat! Ini, genong! Ini! Hehehehe! Ja, peld